s k e r u p k yang sama-sama lagi ya -sama.、ah. Spesial untuk Pak Cari dan Bu Cari Dari Pucari perangkat Pucari. desa Desa Kerup Matur sedah duun bos i k ん パパかパか。